وتقوا الله الذين تسألون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا غولا صديدا يسلك لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسلق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة بللاة وكل بللاة في النار. Bapa-bapa ibu rahimakulloh alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan sekarang minggu keenam minggu kedua waktunya al alwajib dan masih belum selesai. Pembahasan kita tentang mengusap sepatu Maksudnya Mengusap sepatu sebagai ganti dari membasuh kedua kaki waktu bulu Jadi waktu bulu setelah mengusap kepala harusnya membasuh kaki dengan air sampai kedua mata kaki Ini tidak pakai dibasuh tapi hanya sepatunya diusap Pembahasan kita itu dan masih ada bagian akhir yaitu Yang membatalkan Mengusap sepatu Yang membatalkan mengusap sepatu Cuman sebelum kita pahami bersama mak Maksud Dan apa saja yang membatalkan Kita ulang dengan singkat Pembahasan dari awal Tentang mengusap sepatu Bahwa Mengusap sepatu Sebagai ganti Membasuh kedua kaki Waktu wudu itu telah disepakati oleh semua ulama berdasarkan dengan hadis Rasulullah dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat tidak jadi tidak ada masalah tidak ada dari kalangan umat Islam yang menyelisihi kecuali orang-orang Syiah dan orang-orang Hawaris dan perselisihan mereka tidak tidak dianggap kenapa? Karena mereka memiliki sahabat bahkan mereka adalah golongan yang jelas-jelas tersesat. -jelas ya. Nah, kemudian e, sudah kita pahami bersama tentang syarat bolehnya mengusap sepatu. Ya. Yang pertama yaitu Waktu memakai sepatu dalam keadaan punya wudu biasa. Waktu memakai sepatu dalam keadaan punya wudu biasa. Punya wudu biasa ya, wudu biasa membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wudu biasa selesai. Nah masih dalam keadaan punya ulu biasa lalu pakai sepatu Nah jadi syarat yang pertama waktu pakai sepatu dalam keadaan punya ulu biasa Bukan ulu dengan mengusap tapi punya ulu biasa ini. Syarat yang eh, kedua waktu mengusapnya belum habis Karena ada batas waktunya Dan batas waktunya bagi yang Mukim, yang bukan musafir Sehari semalam Dan bagi yang musafir Tiga hari, tiga, tiga malam Nah itu Syaratnya ya. Kemudian eh, Ada penjelasan tambahan Sepatu itu harus menutup sampai kedua mata Kaki Sepatu atau hub itu eh, Menutupi Kaki sampai kedua mata kaki Jadi ujung jari e, Tumit sampai mata kaki Semuanya tertutup Nah e, Insya Allah itu saja syaratnya aja. Nah kemudian e, Bagian yang mengusap e, Bagian yang diusap adalah Punggungnya Atau bagian atas Dari sepatu Punggung kaki dari punggung sepatu e, Atau bagian atas Bukan Telapak itu juga sudah, sudah kita fahami, sudah kita baca eh, hadis bahwa Rasulullah SAW mengusap punggung sepatunya dan Ali Rasyidillah An berkata, seandainya agama itu dengan akal maka mengusap telapaknya lebih tepat daripada punggungnya, karena butuhkan juga mengandung mana kebersihan, tidak? Kalau ya. nah ini eh, diusap yang lebih tepat untuk dibersihkan adalah telapaknya, seandainya Agama itu dengan akal tapi karena agama itu tidak dengan akal Rasul mengusap punggungnya maka kita kalau e, wudu dalam keadaan pakai sepatu dan mengusap sepatu harus mengikuti seperti apa hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya bahwa yang diusap adalah punggung sepatu atau bagian atas dari sepatu, bukan telapak sepatu. Nah kemudian pembahasan kita yang sekarang ini yang membatalkan mengusap sepatu. Maksudnya pembahasan ini kalau kita wudu mengusap sepatu sebagai ganti membasuhkan kaki. Yang membatalkan maksudnya apa yang menyebabkan tidak boleh lagi mengusap, itu maksudnya. Apa yang menyebabkan orang yang mau wudu biasanya setelah mengusap Kepala lalu tangannya dibasahi terus diusap diusapkan pada punggung sepatunya apa yang menyebabkan tidak boleh lagi mengusap. Nah, yang menyebabkan tidak boleh lagi mengusap itu bahasanya di sini pembatal pembatal mengusap sepatu. Yang pertama, ya, apabila waktunya sudah habis maka <tuh> sudah batal bolehnya mengusap apa maksudnya sudah nggak boleh lagi musaf kenapa karena waktunya sudah sudah habis misalnya bagaimana misalnya kita setelah sholat subuh wudunya wudhu biasa setelah selesai sholat atau setelah wudhu wudhu belum batal kita pakai kaus kaki pakai sepatu habis itu duhur Wudhu kita batal, tapi kan kita waktu pakai sepatu kan punya wudhu ya Luhur kita usap Jadi waktu wudhu mulai dari awal e, basuh wajah, kedua tangan sampai siku Mengusap kepala, setelah mengusap kepala Tangan dibasahi, terus dikipatkan lagi Terus mengusap sepatu Kanan, kiri, selesai Luhur Asar, kayak gitu lagi Maghrib, kayak gitu lagi Ishak, kayak gitu lagi Setelah usah tidur tidur malam bangun bangun buang air kecil terus bersuci masih dalam keadaan pakai sepatu. Habis itu wudu wudu mengusap kan subuh yang kemarin kan belum. Nah mengusap kemarin kan mulainya duhur berarti subuh ini masih boleh. Nah setelah itu duhur mau wudu lagi sudah tak boleh mengusap. Nah sudah tak boleh mengusap dengan bahasa kita sudah batal bolehnya mengusap. Sudah enggak boleh mengusap. Kenapa? Kok enggak boleh mengusap? Tadi subuh mengusap, kenapa sekarang enggak boleh? Karena waktunya sudah habis. Nah, kalau musafir 3 hari 3 malam. Oh ya, supaya menjadi jelas ada pembahasan yang luput sedikit pada pertemuan yang lalu belum kita ulang tadi yaitu kaos kaki hukumnya sama dengan sepatu. Jadi misalnya kita di rumah di rumah saja tapi oh badan ini kok enggak enak setelah sholat subuh terus pakai kaos kaki luhur musab saja asar musab saja maghrib musab isak musab subuh musab nah setelah itu luhur lagi sudah 24 jam luhur lagi kita enggak boleh musab sepatu harus kita buka dan waktu wudu wudu biasa kenapa karena waktunya sudah habis Rangkap sepatu sama kaos kaki maka apabila tidak pernah dibuka eh, sepatunya diusap sepatunya. Kalau sepatunya dilepas kaos kakinya belum maka wala alam yang diusap kaos kakinya. Mere nah, Jadi misalnya, misalnya kita pakainya double orang Indonesia kan biasa pakai double ya. Jadi Uh, misalnya kita musafir. Berangkat kita pagi jam 5 misalnya. Nah, kita salat subuh, setelah salat subuh pakai kaos kaki, pakai sepatu kan double ya kaos kaki, ya sepatu. Rangkep bila misalnya jawabannya rangkepan, kaos kaki setelah kaos kaki terus sepatu. Nah, zuhur kita usap sepatu. Asar Nah kita waktu dulu musap sepatu. Nah, setelah asar ini. Uh, sore suri, suri Misalnya. Uh, kita di keadaan yang mungkin istirahat atau apa. Sepatu kita lepas. Tapi. kaos kakinya gak dilepas. Setelah itu. Kita pakai lagi sepatu. Kita pakai lagi sepatu. Maghrib Kita wudu. Apa boleh kita usap sepatu Yang lebih selamat Karena tadi sepatunya sudah dilepas Waktu wudu sepatunya dilepas Tapi karena kaos kaki belum dilepas Diusap kaos kakinya Nah jadi kaos kakinya aja yang disap Jadi sepatunya Kenapa kan Apa bedanya kaos kaki sama sepatu Sama-sama enggak disiram Karena sepatu tadi dilepas Dan nanti syarat yang kedua itu ee, Nanti diantara di antara pembatalnya itu apabila ada eh, Apabila dilepas Maka batal ya. Nah karena itu kalau Rangkepan sepatunya sudah dilepas Ketika wuluh lagi Dan mau mengusap Maka sepatunya dilepas Yang diusap adalah kaos Kaos kakinya nah, Yang kedua Pembatal bolehnya mengusap dengan ungkapan yang lain tidak boleh mengusap lagi. Yaitu apabila junub. Apabila junub mau gak mau harus dibuka terus mandi. Mandi junub. Nah sekarang kalau mau junub terus dalam keadaan pakai sepatu mandi lah ya tambah. Bahasa semua lah ya tambah enak gitu ya. Nah jadi itu tapi ini karena pembahasan. Bahwa kalau junub gak boleh hanya. Diusap. Misalnya sudah mandi Terus sepatunya Tidak eh, dilepas tapi pakai kresek Terus pakai plastik terus diikat Setelah itu nanti eh, Selesai Terus dibuka diusap saja Kalau junub ya dilepas Terus mandi biasa Nah setelah mandi biasa Mandi junub Nah maka Dipakai lagi Sepatunya maka berarti dari awal lagi Itu yang ketiga Batalnya mengusap Atau tidak boleh mengusap lagi Apabila Sepatunya Dilepas Atau kalau kaos kaki, kaos kakinya dilepas Setelah itu Waktu dipakai lagi Itu tidak punya wudhu biasa Maka tidak boleh Diusap lagi Contoh, karena dengan contoh insya Allah jadi jelas kita sholat maghrib wudu biasa, karena keadaan tertentu terus pakai kosaki. Nah, belum isak wudunya batal, belum isak wudunya batal. Habis itu ada isak kita wudu. Karena waktu kita pakai kaos kaki tadi itu dalam keadaan punya mundu biasa Isyak kita usap saja Isyak kita usap saja Setelah isyak diusap Malam-malam waktu tidur Waktu tidur Coba ingat-ingat waktu isyak Mundunya sudah mengusap Ya. Nah kemudian Malam-malam waktu tidur Ganti kaos kaki Ganti kan yang dipasang Dilepas nah kan Berarti kan melapas Setelah itu Dipakai kaos kaki yang baru Nah ini berarti Telah dilepas Terus dia pakai lagi kan Apabila sepatu atau kaos kaki itu Sudah dibuka Terus dipakai lagi, tidak boleh mengusap, tidak boleh mengusap lagi. Nah, lu kan munduhnya kan dah batal waktu buka tadi. Nah, patokannya adalah waktu memakai. Ketika anda memakai yang baru ini, punya mundu apa? Punya mundu biasa atau punya mundu mengusap? Kalau waktu dilepas terus ganti. Ketika saya ganti jam 8 malam misalnya. Isanya jam 7 malam terus ini jam 8 malam kita pakai kaos kakinya. Nah, dalam keadaan punya wudu, iya tapi wudunya tadi jam 7 itu hanya wudu mengusap. Uh, berarti Anda tidak dalam keadaan punya wudu biasa. Subuh tidak boleh mengusap. Lha kenapa waktu pisah kok boleh, waktu subuh kok enggak boleh? Karena kaos kaki yang waktu dipakai pakai wudu biasa ini sudah Dilepas, terus waktu pakai yang baru Itu dalam keadaan Tidak punya wudhu biasa Nah, jadi itu nah, maka tidak boleh Mengusah Faham, insyaAllah ya? InsyaAllah faham ya Apalagi kalau waktu pakai sematu itu Dalam keadaan tidak punya wudhu Jadi misalnya jam 8 malam Tidak punya wudhu Terus Uh, pakai sepatu pakai kas kaki terus berangkat malam terus tidur di pesawat misalnya atau di mana terus habis itu wudu nggak boleh mengusap kenapa karena waktu pakai dalam keadaan tidak punya wudu nah itu nah dengan ini maka paham kalau waktunya sudah habis sudah tidak boleh mengusap lagi harus dilepas wudu biasa terus dipakai lagi yang kedua, apabila junub maka harus dilepas mandi junub biasa. Dan yang ketiga, apabila telah dibuka terus dipakai lagi maka tidak boleh mengusap lagi. Tidak boleh mengusap lagi. Dan sesungguhnya yang ketiga ini pembahasannya adalah kalau dikembalikan dari awal, setelah dibuka kamu pakai lagi berarti babnya mulai dari awal, kamu pakai nya adalah sekarang. Nah, ketika kamu pakai sekarang ini dalam keadaan punya udu apa tidak? Kalau enggak punya udu, berarti pakainya dalam keadaan batal, tidak boleh mengusap. Kalau punya udu, punya udu-nya wudhu biasa, apa udu mengusap? Kalau punya udu biasa, nanti boleh mengusap. Kalau punya udu-nya wudhu mengusap, tidak boleh. Nah, itu, itu kelanjutan pembahasan dari mengusap. Sepatu atau mengusap kaos kaki Sebagai ganti Membasuh kaki waktu bunuh Nah kalau Yang dilepas hanya Sepatunya Padahal dia pakai kaos kaki dan pakai sepatu Maka Status dia tetap namanya belum melepas Kaos kaki berarti hukum mengusap kaos kaki masih tetap berjalan kalau waktunya belum habis kalau nggak junub ini juga belum dikatakan melepas kaos kaki maka untuk mengusap kaos kaki masih boleh nah ini tentang eh, masalah mengusap dan ini sangat penting kenapa karena misal misal tayamum ya, itu sudah kita bahas Tidak boleh Kecuali apabila tidak ada air Atau tidak bisa menggunakan air Kan ini ya Nah sekarang orangnya di pesawat Ke kamar kecil Biasa Biasa Di pesawat ke kamar kecil biasa ya? Begitu Wudhu tayamum Padahal di kamar kecil Ada keran sedikit di atas Tidak ada keran untuk cuci kaki Nah kita bisa, kita tidak bisa, bisa bagaimana? Kita wudu di bandara, setelah wudu biasa, kita pakai kaos kaki, pakai sepatu, nanti kita naik pesawat, wuduhnya batal, enggak ada masalah. Nanti waktunya wudu di pesawat, nah keran yang kecil itu dipakai wudu pelan-pelan bisa, e, wajah sedikit cukup ya, tangan. Setelah tangan kedua tangan air sedikit diratakan. Setelah itu tangan dibasahi sedikit, diratakan terus ngusap kepala. Setelah itu dibasahi sedikit, ngusap sepatu sudah beres. Tak pakai membasuh kaki, hanya mengusap sepatu. Tayamum, tayamum itu kalau tak ada air, lah ini ada air. Airnya sedikit, kan boleh, bisa sedikit. Kau tu pakai membasuh kaki saja cukupkan setengah gelas itu bisa itu pakai membasuh kaki gitu hanya setengah gelas kalau, kalau satu gelasnya 250 ml 125 ml itu sudah cukup untuk wudu kalau pengin praktik aqua aqua glass jangan dibuka tapi dijumples pakai sedotan terus dikencurutkan sedikit di berkumur bergumur mengenai hidung Ya. Apalagi kalau hanya sekali-sekali saja untuk pengiritan air. Apalagi gitu ya. Kan sah juga meskipun hanya sekali. Terus ambil air sedikit untuk wajah. Nah. Rata. Habis itu tangan kiri dikasih air sedikit. Disiramkan. Yang penting kalau air itu ditaruh itu berjalan ngrodos berarti itu namanya sudah alghusl karena alghusl isalatul ma' mengalirkan air dikatakan mengalir apabila air itu dituang terus jatuh jatuh itu namanya mengalirkan air tapi kalau tidak sampai jatuh enggak cukup ya nah di telapak nah terus dialirkan sambil diratakan nanti ada ndrotosnya sedikit-sedikit enggak apa-apa begitu -apa nah itu kalau sekarang itu banyak semprotan air itu ya nah semprotan air itu kalau disemprotkan di wajah itu drotos tapi sedikit-sedikit nah kalau sudah tingkatannya itu drotos itu berarti namanya sudah mengalir sudah sah karena al-hoslu isalatul maq membasu itu maknanya mengalirkan air banyak atau sedikit rasulullah saw biasanya kalau wudhu itu hanya satu apa yang namanya satu mud, kira saja ya dari dua dua telapak tangan dikumpulkanlah air segini itu cukup untuk wudu. Kalau mandi junub satu sok satu sok itu kurang lebih dua liter setengah. itu untuk mandi junub. Ibnu Abbas, Rasulullah SAW dan beberapa ulama mengatakan sesungguhnya apabila kurang dari satu sok, misalnya hanya dua liter Cukup untuk ulu Itu kan Biasanya gitu ya Kalau betul-betul dibuat untuk lebih rita lagi Meskipun kurang dari 2 liter Cukup Dan saya betul-betul Pernah punya teman Yang Waktu mandi, Juno, eh, mandi Jumat Itu hanya Satu gayung yang kurang lebih 1 liter Udah di, rambutnya memang betul, rambutnya Memang kebetulan pendek Rasulullah rambutnya panjang Jadi, eh, jadi Rasulullah Madinya satu sok, rambutnya panjang dan tebal Kebetulan teman saya Rambutnya pendek Kramas pakai sambung Dan satu liter lebih cukup Untuk madi, dan pakai sabun Saya Belajar sama dia Loh, Bagaimana caranya Ong, Sebelum Dikasih sampo itu juga harus disiram. Hendian, ambil air sedikit untuk membasahi kepala. Habis itu sampo gini, rambut itu sudah ini. Setelah itu, setelah sudah rata sampo, dipesut begini. Nanti tinggal sisanya, dikasih air sedikit-sedikit, diratakan. Nanti sudah keset berarti sudah jatuh, sudah jatuh eh, sampo nya. Hendian. Dari kepala, baju, eh, badan sudah sudah basah, langsung pakai sabun. Karena badan sudah basah, bisa pakai sabun. Nah, ngambil air untuk bersihkan sabun. Nah, itu sambil baru mulai baru mulai eh, mandi yang disyariatkan. Nah, jadi membersihkan sabunnya itu sudah dengan mandi yang bisa diatkan Satu gayung cukup Untuk mandi Jum'at Mandi Jum'at, mandi, Jum mandi Junub sama saja Gayungnya biasa Satu liter itu Saya betul-betul ingat Meskipun ketika saya praktik itu Dua gayung hampir habis Ya saya itu, Waktu itu di dalam koperasi Kebetulan Memang sulit air, ya. air minum beli, air untuk mandi beli. Nah terus sesungguhnya Rasulullah salam mandinya hanya mandi junubnya hanya satu sok. Ibnu Abbas surat tawadz ditanya seperti apa mandinya Rasulullah salam. Karena eh, sok unyak fika satu sok cukup untuk kamu buat junub. Mayak f ini kata yang bertanya, enggak enggak bisa saya mandi junub dengan satu sok. Qaula Ibnu Abbas surat tawadz, karena yakfi man huwa auva minka shakron. Dulu satu sok itu cukup Digunakan mandi junub Untuk orang yang rambutnya Lebih lebat dan lebih panjang Lebih tebal tidak, Daripada kamu dan orangnya lebih baik Daripada kamu Yuridu Rasulullah SAW Yang dimaksud oleh Ibn Abbas adalah Rasulullah SAW Jadi satu sok itu Dan e, itu maksudnya bukan Berarti minimal. Karena itu diantara ulama menjelaskan Kalau memang e, air itu sulit Kurang dari satu sok Itu juga bisa cukup untuk mandi jenuh Nah hmm. jadi itu Yang penting e, Sudah air disiramkan terus rata Nah maka Sudah bagus Nah ini eh, sudah benar Nah sekarang bak mandi Mandi besar yang menjadikan mandi besar hukumnya wajib, itu ada lima, ada lima. Jadi yang menjadikan mandi besar itu hukumnya wajib itu ada lima. Yang pertama adalah keluarnya sperma, keluar sperma. Apabila keluar sperma, maka wajib Mandi Junuh. Rasulullah SAW berkata, Inna Malmau minalma. Sesungguhnya wajibnya mandi itu karena keluar air. Nah itu yang pertama. Cepat-cepat saja. Yang kedua, istiqomah hitanai. Apabila hitan bertemu hitan. Hitan bertemu hitan, maksudnya hubungan suami istri. Nah jadi khitan e, suami ketemu khitan istri Khitan nah. ketemu khitan Maka Wajib mandi Wailam <San> yang zil meskipun tidak keluar Yang apa bedanya dengan yang pertama Yang pertama yang penting keluar Meskipun tidak ada pertemuan ya. Misalnya seperti apa Dia seorang diri Mimpi terus keluar nah. Kan keluar Maka wajib mandi nah. Atau Misalnya Barangkali orang tertentu ngelamun ternyata keluar Maka wajib mandi Atau melihat e, gambar yang merangsang atau melihat film Nah bukan pembahasan masalah melihat itu halal atau haram Tapi pembahasannya yang penting kalau keluar maka wajib mandi Nah yang kedua Kita suami bertemu dengan kita istri Maka wajib mandi Tapi pembahasan ulama bukan khitan suami Dengan khitan istri Yang penting khitan bertemu khitan Kenapa begitu? Karena seandainya zina Zina khitan bertemu khitan Pembahasan zina pembahasan sendiri Pembahasan junub Khitan bertemu khitan Wajib mandi Nah jadi intinya Khitan bertemu khitan Wajib mandi Nah itu Baik haram maupun halal. Mengapa ya, ini pakai mandi segala pakai blue? Justru mandi dan solat itu tetap lebih tinggi. Ya. Nah, jadi misalnya orang itu orang yang fasik, akhirnya melakukan perbuatan zina. Setelah selesai pun dia wajib mandi dan waktunya solat wajib solat. Mengapa ini pakai solat? Orang berbuat kayak gitu Le, Berbuat gitu itu dosa besar Tidak salah tempat kafir ini. Nah intinya khitan bertemu khitan Wajib mandi baik Khitan bertemu khitan ini halal maupun Harum Yang ketiga Apabila Ada orang kafir Masuk Islam Orang kafir masuk Islam Wajib mandi. Kapan mandinya? Apabila Mengikrarkan islamnya Berencana Oh saya akan Bersyahadat masuk islam Jam sekian Nah kalau gitu mandinya harus didahulukan Tapi apabila Karena sesuatu hal Lebih dibutuhkan Mungkin karena waktu atau karena sesuatu hal dibutuhkan mengikrarkan dua kali masyhadah dulu kalau e, mandi dulu malah banyak kendala maka mengikrarkan dua kali masyhadahnya tetap sah meskipun belum mandi. Nah, setelah itu tetap kewajiban mandi tetap. Setelah mengikrarkan dua kali masyhadah kemudian wajib mandi. Itu. Tapi kalau mengikrarkan dua kali masyhadat itu terencana waktunya. Kenapa? Karena e, Di hadapan orang yang e, terpercaya, misalnya seperti itu, nanti sebagai saksi sebagai itu. Nah kalau gitu terus ada waktu maka diwajibkan mandi dulu. Dan yang keempat, khusus bagi wanita wajib mandi apabila sudah berhenti atau sudah selesai datang bulan atau sudah selesai nifas wajib mandi. Sebelum yang kelima ada sekedar karena di masyarakat itu ada masyarakat yang mungkin karena saking enggak ngertinya gitu ya. Ada pemahaman yang sekarang saya tanyakan. Kalau wanita itu datang bulannya 7 hari, di hari yang ketiga boleh mandi apa enggak? Wanita yang normal datang datang bulannya 7 harian. Setiap bulan normal 7 hari datang bulan. Baru 3 hari boleh mandi besar. Maksudnya mandi besar mandi keramas. Semuanya boleh Abanda. Boleh. boleh. Boleh, boleh saja, iya. Tapi tidak menjadi suci. Tidak menjadi suci gitu. Loh. Baru 3 hari padahal 7 hari kok sudah mandi? Tak boleh itu loh siapa yang bilang tak boleh boleh boleh saja tapi mandi itu bukan syariat mandi itu adalah mandi kebersihan. Setelah mandi tidak menjadi suci karena datang bulannya belum selesai. Lah kalau nak boleh mandi kramas tak boleh. Lah kalau eh, nifas 40 hari lah, lambungnya kayak apa kan? Macam itu kan. Nah, jadi tidak apa-apa mandi tidak apa-apa mandi besar maksudnya mandi seluruh badan tidak apa-apa tapi ini bukan mandi syariat di syariatkan mandi nanti kalau sudah selesai datang bulan selesai e, nifas yang kelima, nah pada dasarnya hanya hukum tapi bukan kewajiban kepada dirinya sendiri yang kelima yang menyebabkan mandi itu wajib adalah apabila orang itu mati. Nah, yang hidup wajib mandi memandikan. Ini juga mandi wajib hanya saja eh, di antara ulama ada yang memasukkan di dalam bab apa sebab mandi itu wajib, ada yang tidak dibahaskan di sini tapi dimasukkan saja nanti di dalam bab jenazah Nah, jadi mandi wajib Hukumnya itu ada lima Yang pertama apabila Keluar sperma, Yang kedua apabila Hitan bertemu hitan atau jima Yang ketiga Apabila Islam Apabila masuk Islam Orang kafir masuk Islam Yang keempat khusus bagi wanita Apabila berhenti dari datang bulan Atau berhenti dari nifas Dan yang kelima Adalah mandi jenazah Nah. Rukun mandi Rukun itu Bagian yang paling penting Kalau sampai salah satu dari rukun itu tidak ada tidak sah nah. Rukun mandi harus terpenuhi Kalau sampai ada yang tidak dipenuhi maka mandinya tidak sah Kenapa rukun mandi ini? Rukunnya hanya dua Yang pertama adalah niat Yang kedua air mengenai seluruh anggota badan air mengenai seluruh anggota badan nah tadi itu, itu rukunnya ya mital malam-malam junub terus tidur tidur waduh mimpinya serem gitu ya serem kotor terus akhirnya Bangun-bangun itu rambutnya kuatel rasanya gitu ya. Memang rambutnya juga kotor gitu ya. Nah mungkin mimpinya juga e, dikejar anjing sampai keringat, keringat sampai kuatel sampai mungkin gitu ya. Nah akhirnya lupa malamnya kalau dia junuk. Pagi-pagi rambutnya kuatel bangun akhirnya mandi besar tapi lupa bahwa dia junuk lah kalau dia junubnya saja lupa ya sudah pasti tidak ada niat mandi junub mandinya ya hanya peramas kebersihan semuanya setelah itu baru terus solat subuh baru sadar lo tadi malam junub lah mandinya tadi itu mandi karena rambutnya kater. Nah maka harus mandi lagi dan solat lagi. Karena apa? Karena setelah kembali. Gimana? Sama tubuh, tubuh lagi Karena dia posisinya dalam keadaan junub Belum suci Kan mandinya belum mandi junub Ya Mandinya belum mandi junub Baru mandi kebersihan In amal amalu In niat Amalan itu dengan niat Lah Niatnya bukan niat mandi junub Berarti anda masih dalam keadaan junub hmm. Jadi mandi lagi dan Salat lagi, lagi, misal sepuluh hari mencang, mengencangkan ikat pinggangnya. Sepuluh hari terakhir Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya. Mentaati atau mengikuti Rasulullah, Rasulullah S.A.W. apabila sudah masuk sepuluh hari terakhir, shalat Imsak, mengencangkan ikat pinggangnya. Apa maksudnya? Ungkapan tidak menggauli istrinya. Kenapa? Siangnya puasa, malamnya untuk qiyamul lail atau untuk itikaf sudah enggak berhubungan suami istri. Nah, misalnya mengikuti kayak gitu, nah begitu malam takbiran, nah akhirnya berhubungan suami istri. Kan itikafnya sudah selesai. Ini sudah malam hari raya. Dan dia ya? akhirnya berhubungan istri. Begitu bangun sebelum subuh di masjid ini, ini takbiran, di situ takbiran. Pikirannya adalah Hari raya Sholatnya Sholat hari raya Eh mandinya Mandi Wah sekalian mandi hari raya Nanti habis subuh Kesiangan Kalau pakai mandi apalagi Antri Sama istri sama anak Nah akhirnya Mau subuh ini mandi Mandinya pikirannya mandi hari Raya Setelah itu Subuh sholat Setelah sholat Luh Tadi malam junub. Tidak nah, ingat Mandinya baru mandi Hari raya Mandi hari raya itu sunnah Mandi junub wajib Dia belum melakukan yang wajib Maka Belum suci harus mandi lagi Nah Innamal amalu Gini ya Amalan itu harus Ada niatnya Kalau anda niatnya mandi hari raya enggak mandi junub Berarti belum mandi junub padahal Malamnya dalam keadaan junub. Yang kedua Rukunnya adalah Air mengenai seluruh anggota badan Nah, begitu nah, Kalau eh, Mandinya Mandi ya, biar, biar, biar, biar Terus, habis itu Setelah selesai itu misalnya di bagian badannya kok ada yang masih mengkilat kering, belum basah, ya kalau gitu tidak sah. Nah itu. Nah adapun apabila dua rukun ini sudah terpenuhi, niat mandi junub lalu ambios bahasa Jawanya menjadi apa, menjatuhkan badannya ke air, tenggelam di air, terus naik lagi. Nah, maka sudah suci dari Kenapa? Niat sudah ada Air sudah kena seluruh anggota badan Nah itu kalau Yang penting sudah sah gitu. Nah kemudian Pembahasan berikutnya InsyaAllah sunnahnya Tata cara mandi itu kayak apa Tata cara mandi Yang sesuai tuntunan Yang sesuai sunnah itu kaya apa InsyaAllah akan kita Baca pada pertemuan yang akan datang Bulan, hmm. Tadi yang orang kafir Masuk Islam pun mandinya sama dengan Tata-tata Ya hanya saja kalau eh, Ya tata-tata Caranya sama Orang kafir mau masuk Islam Dengan mandi junub sama bahkan Seluruh mandi yang disyariatkan Baik Yang hukumnya wajib Maupun yang hukumnya sunnah Tata cara mandinya Sama insya Allah akan kita Baca, tuntunan Tata cara mandi yang sesuai sunnah Rukunnya juga sama gitu Beda sebab Dan beda hukum saja Kalau sebab ini hukum mandinya wajib Kalau sebabnya adalah Hari raya Maka hukum mandinya adalah Sunnah Ada lagi mandi Yang ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan wajib Ada yang mengatakan sunnah yaitu mandi hari jumat Mandi hari Jumat itu. Nah, itu lama berbeda pendapat. Kenapa? Karena adanya dua hadis, yang satu menunjukkan wajib, yang satu menunjukkan sunnah. Nah, sudah nah, itu ada, ada ulama yang menguatkan hadis yang ini, ada ulama yang menguatkan hadis yang itu. Akhirnya, ya terjadi perbedaan bahwa mandi Jumat hukumnya gitu ada yang menguatkan hukumnya wajib ada yang menguatkan sunnah karena kita bukan ulama kalau ada yang seperti ini yang lebih hati-hati itu adalah kita mandi kita kita mandi itu sangat perhatian seperti memperhatikan yang wajib kenapa kalau sampai di hadapan allah yang sudah itu wajib maka kita selamat kalau di hadapan allah hukumnya sunnah kita juga sudah menahan melakukan nah. Ya, jadi eh, pertanyaannya, apabila nah. di pesawat tertidur ternyata mimpi terus junuh. Nah ini ya, karena perjalanan di pesawat itu bisa sampai 10 jam 9 jam. Nah tertidur terus mimpi ternyata terus keluar. Nah junuh di pesawat tidak bisa mandi. Kenapa? Enggak diizinkan untuk mandi di pesawat, tidak. Ya. Nah terus ini bagaimana? Maka Karena tidak bisa menggunakan air, meskipun airnya ada tidak bisa menggunakan air, keadaannya seperti itu maka gantinya adalah tayamum. Nah, pertanyaannya tayamum apa wudu? Jawabannya tayamum kenapa? Karena gantinya mandi junub kalau tidak bisa adalah tayamum. Ya, meskipun ada air dan bisa wudu tetap kandinya mandi juno adalah sayangmu. Jadi. Hmm. Nah. aku akan lihat di di kamar mandi. Di kamar mandi. Eh di kamar bukan di kamar dewati pilot. Nah eh, apa mungkin kalau di bangku pesawat nanti kalau ketahuan kamu kari dimarahin kan masalahnya kan gak hanya gak hanya mulut untuk bergumur tapi kan bazo wajah itu ya terus tangan itu nanti kalau ketahuan dimarahin nah. jadi ke Thailand meskipun bisa jadi karena apa karena saya melihat sendiri E, seorang pemuda yang kelihatan dia itu terpelajar, dia ya, di masjidil haram, ya. nah dalam keadaan duduk di sof kayak gitu, itu pakai jubah, gitu ya, terus mengeluarkan air satu botol kecil di dalam tas, ternyatamu itu di tempatnya sambil duduk gitu saja, bergumur di tempatnya, nah, ketika mbakso wajah itu lumayan banyak. Enggak terlalu sedikit banget gitu enggak. Terus digunikan ini. Drodus-drodus ke bawahnya. Tapi. E, apa namanya. Pakai jubah. Jubahnya basah. Tapi karena di Masjidil Haram itu. E, angin dan aslinya juga. Lumayan kencang terus lama. Gitu. Waktunya soal-awak kering juga. <h> <gain> <tuh> Jadi setelah wajah. Terus. Tangan kiri diisi air. Terus digunakan. untuk ini tangan kanan di air terus, habis itu ngusap kepala, ngusap kas kaki nya, praktis ya. Duduk di... Terus yang kedua, e, karena kayak gitu saya, oh kalau saya e, kayak gitu, Insya Allah lebih bagus lagi kalau bawa sajadah, sajadah ditaruh di bangkuan. Nah, akhirnya saya bawa bawa air, nah begitu jumatan itu sudah mau azan itu ada, mungkin orang Mesir kalau nggak salah yang ngomong bahasa Arabnya lancar, waduh kayak sedih gitu kenapa? Karena eh, sudah nggak bisa keluar kalau sampai keluar nggak akan bisa masuk, ya dan dia harus butuh akhirnya eh, saya kasih air, uh, bagaimana? Nah, terus bagaimana? Nih deh, terus catatannya taruh di, Yesaya ya ngomong di pangkuan, terus wudhu, nanti kering akhirnya muntur di pangkuannya kayak gitu <laughs> jadi, dan karena gak pakai kaos kaki dia usap, nyiram kan gitu jatuhnya bisa jatuhnya, saat jatuhnya basah sebentar itu, ya gak sebentar banget ya kira-kira e, setelah jumatan agak lama itu kering semuanya nah itu, tapi ya jangan sampai membasahi karpet nanti Bauinya karpet kena air juga enggak enak, ya sedikit-sedikit saja. Gitu. Ya, semprotan, semprotan yang dibawa itu baguslah. Ya. Ya, semprotan yang yang pakai pompa itu begitu dipencet itu jalan terus, enggak enggak mencet mencet terus tapi ya, begitu dipencet itu nyemprot terus, itu merosak air itu kalau gitu. kalau di lab ini itu kayak wudu uh, beneran. Kaya, maksudnya kaya keran gitu, gitu Nyemprot terus terus gini itu Gerotos tapi karena semprotan itu Nyebar kecil-kecil Gerotosnya rata sedikit nah, Nanti di tangan juga Kayak gitu enak nah, Terus ngusap Kaus kaki Karena itu kalau cuman secil haram gitu. Apalagi Sehari anda pulang Atau intikah akhir Itu yang paling bagus itu pakai kaus kaki Nanti waktu wujud di dalam tinggal usap nah, ini Tiga hari tiga malam oh. <laughs> nah ini awal cukupnya ini ni nah. memang nah, selesai kalau ada apabila sudah mandi baik mandi Mandi besar itu wajib maupun mandi besar itu sunnah Setelah mandi selesai itu kok kencing Maka wudu, mandinya enggak batal Wudhunya saja yang batal nah, Setelah selesai, wudhu lagi hmm. Bisa mengusap lagi Dilepas jadi apabila mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki ini waktunya sudah habis kan tidak boleh mengusap lagi. Lah ini terus bagaimana supaya mendapatkan kemudahan lagi? Dilepas dulu wudu biasa. Setelah wudu biasa dipakai lagi dalam keadaan punya wudu biasa enggak batal. Nah, setelah itu nanti kalau batal, wudunya tinggal mengusap-ngusap lagi sampai waktunya habis lagi. Ya boleh terus, boleh terus. Jadi misalnya kita sebulan di rumah enggak pergi kemana mana Nah, setiap 24 jam wudu biasanya wudu biasa sekali setiap 24 jam. Nah, selebih dari wudu biasa ini wudu hanya dengan mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu kaki. Nah, apalagi yang badannya itu sakit sakitnya enggak terlalu parah gitu ya. sakit sakitnya enggak parah, kalau sakitnya parah kenapa? sakitnya parah kan tayamum saja ya tayamum mau pakai kaos kaki mau enggak pakai, tayamum cuma wajah bahkan nepuknya sekali wajah sudah selesai nah tapi kalau sakitnya eh, meriang kena air selamat-selamat gitu -selamat, ya dipakai kaos kaki enak ya. Nah, kalau gitu eh 24 jam itu wudu seka, biasa sekali. Setelah wudu biasa sekali 24 jam wudu hanya mengusap kaos kaki sebagaimana mengusap kepala. Nah, tinggal di 24 setelah 24 jam dilepas wudu biasa terus kayak kita lagi wallahu alam subhanallahi wa bihamdihika taddalla ila ilaihi astauduka wa astugiilaiik walhamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh